Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah Wa ala alihi wa sahbihi wa man wala Wa la hawla quwata illa billah amma ba'an Ma'ashro al-muslimin Yang dirahmat oleh Allah Alhamdulillah Kita umat islam di Indonesia ini Masih diberi Kesehatan dan keamanan oleh Allah SWT mudah-mudahan pemberian Allah yang sangat baik ini tidak kita sia-siakan mudah-mudahan kita pandai untuk mensyukuri nikmat Allah SWT karena saat ini kita sedang melaksanakan ibadah puasa dengan tentram dan nyaman, bahkan saat ini pula kita berada di dalam masjid yang sangat penuh barokah, ini adalah suatu kenikmatan yang sangat luar biasa Coba kalau kita ingat saudara-saudara kita sesama muslim yang ada di luar negeri Mereka tidak semuanya dapat merasakan kenikmatan, kenyamanan, dan ketentraman hidup Saudara-saudara kita yang ada di Palestina Hari ini mereka menjerit, mereka menangis Kita tidak bisa berbuat apa-apa Kita hanya bisa menonton dan melihat Tapi pun demikian, mari kita berdoa untuk mereka Dikatakan ad-do'a usilahul muslim Doa itu adalah senjata bagi umat Islam. Saudara-saudara kita yang ada di Palestine itu pernah ditanya kenapa kalian kok tidak mau eksodus alias pergi dari Palestina. Kan masih ada tempat-tempat lain untuk mencari suaka politik. Itu jawaban mereka justru sangat renung. Mereka mengatakan biarlah kami yang berkorban untuk menjaga Wakaf masjidil aqsa yang ada sejak zaman para nabi dulu biarlah kami yang menjaganya sedangkan kita kadang-kadang tidak peduli terhadap urusan masjid mereka menjaga masjid sampai mengorbankan nyawa anak istri keturunan itu juga sebagai satu yang dipersembahkan demi untuk menjaga kemaslahatan masjidil aqsa itulah pengorbanan saudara-saudara kita yang ada di Palestina di jalur Gaza kalau kita mengatakan jalur Gaza jalur Gaza sebenarnya yang benar itu di situ tempat umat Islam berakidah ahlus sunnah wal jamaah jadi harokat Hamas atau pergerakan Hamas itu adalah ahlus sunnah wal jamaah berbeda kalau kita pernah dengar dengan Hizbullah kalau Hizbullah pimpinan Syekh Nasruddin itu dari Syiah. Tapi kalau Syekh Yassin Al-Marhum dan pengganti-penggantinya itu adalah minna nawafina dari kita dan sama dengan kita. Mereka ahlus sunnah wal jamaah. Karena itu kita benar-benar prihatin. Kita harus merasa peduli dengan mereka. Karena dikatakan malam yahtam bi'amril muslimin. Fala isamin hum. Siapa orang yang tidak peduli terhadap Permasalahan umat Islam tentunya di belahan yang lain. Walla izinhum. Maka sesungguhnya dia ini bukan termasuk dari kelompok umat Islam. Saat ini mahasiswa muslimin kita di rumah masih bisa mencari harta mengumpulkan uang dan lain sebagainya. Kita bersenang-senang dengan saudara kita. Bahkan kita bisa pergi kemana saja semau kita. Tapi tidak dengan saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Mereka senantiasa diliputi dan ketakutan oleh bom-bom yang dikirim oleh orang-orang Israel Yang biadab tersebut Kemarin lusa sudah 400 ton bahan bom yang diledakkan di wilayah Palestina 400 ton itu tidak sedikit Bukan sekedar seperti granat atau bom Molotov Bukan 400 ton itu suatu jumlah yang besar ini demi untuk menghancurkan saudara-saudara kita yang ada di Palestina kita doakan saudara-saudara kita para pejuang di Hamas mereka Alhamdulillah 10 tahun yang lalu atas pimpinan Syekh Yassin bisa menguasai di perbatasan atau jalur Gaza Alhamdulillah 10 tahun mereka memerintahkan dan masyarakat setempat merasa aman nyaman Bahkan walaupun dalam keadaan yang darurat. Menurut informasi yang saya dapatkan dari kawan-kawan yang aktif. Di dalam dunianya ini. Katanya mereka masyarakat merasa tenang. Lebih nyaman dipimpin oleh orang-orang Hamas. Kenapa? Karena mereka timbulnya dari umat Islam. Untuk umat Islam. Demi umat Islam. Yang dikerjakan pertahanan. Memang benar-benar melawan Zionisme perlu diketahui, biasanya ini kalau sudah terjadi keadaan semacam demikian ini biasanya di Amerika akan sedikit ada gejolak sudah dipersiapkan jauh-jauh hari, mungkin saja pergantian presiden 2-3 tahun mendatang, ini sekarang sudah dipersiapkan dengan dimulai penghubungan kepada umat Islam, jadi umat Islam dikambing hitamkan, umat Islam jadikan sandra Nanti suatu saat akan timbul calon pemimpin di Amerika mungkin akan berdoa atau membela ini kepura-puraan untuk kemaslahatan umat Islam agar dipele. Itu biasanya demikian. Cuman nyawanya umat Islam yang menjadikan taruhannya. Itulah antara Amerika dengan Israel adalah satu kesatuan yang tidak mungkin dipisah-pisahkan. Allah Swt berfirman, walantar do angkliyahudu walant nasora hatta tetapi ambil tahu, dan selama lamanya lantar do tidak akan rido sejengkal pun terhadap kalian alyahudu orang-orang Yahudi digambarkan di sini kampanyanya kalau zaman sekarang adalah orang-orang Israel orang-orang Zionis, nasora dan orang-orang Kristen yaitu mayoritas ada di barat. Di ya Amerika, budak khususnya dua kelompok ini tidak bakalan tinggal diam terhadap kalian ya umat Islam hatta tetapi ya, amilah sampai kalian mengikuti milah mereka. Menurut para ulama, yang namanya milah tidak harus kita masuk Yahudi atau kita masuk Kristen tidak, tapi segala macam yang dilakukan oleh mereka itu kita ikuti namanya milah. Dan Nabi sudah menggambarkan Andai kata mereka orang-orang terdahulu Dari bangsa Yahudi dan Nasrani Suatu saat di akhir zaman Akan masuk ke lubang biawa Maka kalian pun akan mengikutinya Para sahabat bertanya Rasulullah saat itu kita sedikit Atau kita lemah Kata Nabi tidak Saat itu kalian banyak Tapi kalian banyak Seperti husa'on Kha Isaili, Seperti bui nya untuk buinya lautan atau punya sail banjir kemana air mengalir ke situ kalian ikut arus kuantitas yang banyak bukan kualitas yang banyak itu saat tersebut demikian dan kita melihat nyata kadang-kadang saudara-saudara kita remaja-remaja kita kalau diajak sholat jumat alhamdulillah tempat ini sholat jumatnya penuh tapi kalau ada konser Metallica misalnya itu pasti jauh lebih penuh di sini, jauh lebih penuh di tempat mereka. Kalau di sini ada pengajian umum syukur syukur kalau masjid ini penuh. Tapi coba acara-acara lain yang tidak Islami, supporter bola misalnya dan lain sebagainya, tentu mereka lebih besar jumlahnya, kuantitasnya lebih banyak. Dan kalau kita tanya mereka ini satu persatu. Ada namanya Salim, ada namanya Utsman, tapi tidak datang ke masjid. Bahkan kadang-kadang mohon maaf ada ayahmu siapa? Ayah saya, ayah saya adalah Abdullah. Apa pekerjaannya? Kadang-kadang dikatakan ayah saya pekerjaannya adalah takbir masjid, tapi anaknya tidak pergi ke masjid. Itu di mana-mana sudah banyak terjadi. Bahkan dunia pesantren pun demikian, dunia pendidikan Islam. Yang sudah keluaran dari pesantren Dari dunia pendidikan Islam Kalau sudah hanyut di tengah masyarakat Juga hilang juga keagamanya Ini yang sering terjadi Itulah dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Andai kata mereka orang-orang terdahulu Yaitu dari kaum Nasrani Dan orang Yahudi Yahudi dan Nasrani Akan masuk ke lubang biawa Tentu kalian akan mengikutinya Itulah yang dikatakan Milah Milah ini jalan tata cara hidup Nah, kalau sudah terjadi penyerangan-penyerangan Baru kadang-kadang kita sadar Tapi sebelum ada penyerangan dari pihak mereka secara fisik Kita masih enjoy saja untuk mengikuti perilaku-perilaku orang-orang di luar Islam Mudah-mudahan kita dan keluarga kita diselamatkan oleh Allah SWT Mudah-mudahan kita dan keluarga kita dijadikan orang yang cinta kepada masjid Cinta kepada syariat Cinta kepada ulama' cinta kepada akidah Islamiah. Mudah-mudahan kita semua pada bulan suci Ramadan ini kita berikan barokah, rahmat, hidayah, pemberian-pemberian dari Allah Subhanahu wa asalkan kita benar-benar menjalankan puasa Ramadan imanana wa ihtisaban, wufiralahu mataqaddama min dambi. Barang siapa yang berpuasa kemudian dengan puasanya itu dia niat untuk ihtisaban mencari keriduan Allah Maka orang tersebut demikian ini kelak akan diberi ampunan terhadap dosa-dosa yang kemarin-kemarin kita lakukan. Mudah-mudahan Allah mengampuni kita pada bulan Ramadan. Barangkali itu bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah SWT yang dapat saya sampaikan mudah-mudahan ada barokahnya surat al-mustaqim surat al-ladhina an'amta alihim gairil mahtubi alihim wa lallin amin Bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ala Sayyidina Muhammad Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatiha ma'ulik wa al sabaf nasiril haqki Bil wa Wal hadi ila suratika mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqadrhi wa miktaril azim Allahumma salli ala al-Muslimin Allahumma salli al-Muslimin Allahumma s اللهم أنصر المجاهدين في فلسطين وأنصر المجاهدين في فلسطين وأنصر المجاهدين في فلسطين يا رب العالمين ويا خير النسويين برحمتك يا رحمة الرحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وكنا عذاب النار وصل الله على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين الفاتحة